Selamat pagi, Pak Gandhi. Selamat pagi, Mbak. Ya, silahkan. i Ya, begini.、Ah, menurut saya itu, pemerintah p e n p a d r i k a itu kurang, apa ya, istilahnya. Dia tidak menseleksi bahan-bahan untuk jalanan yang memang disesuaikan untuk kendaraan-kendaraan yang zaman sekarang memang、uh, umumnya banyak sekali tetap menggunakan jalan umum seperti itu. Jadi, harusnya bahan-bahan yang digunakan itu... Uh, apa namanya Berkualitas gitu Mbak maksud saya、hmm. Jadi、uh, mereka hanya terkesan、uh, Nama sulam Jadi、uh, kalau rusak yaudah ditambah Tapi tidak memikirkan kualitasnya Jadi bisa dibilang、uh, Itu bukan sebuah solusi ya、okay. Seperti sih m a k Dan kedua harusnya ada peraturan Dimana、uh, t r u k t r u k besar itu Yang muatannya lebih dari beberapa ton ya Harusnya tidak menggunakan jalan itu g itu Seperti itu Jadi、okay. mungkin itu penyebab、uh, kerusakan yang tidak ada hentinya ya Dan ketiga memang、uh, biarpun tidak musim hujan pun juga Banyak sekali ya bolongan-bolongan seperti itu ya Di jalan yang memang masih belum dibereskan sama t e m p e r PKI a Seperti itu Mbak Ya Pak Gandhi terima kasih Pak Yudi selamat pagi Selamat pagi Silahkan Pak Yudi Ini memang sudah lama Memang selalu begitu uh, kualitasnya uh, Sepertinya ada istilahnya kalau Uh, kuat, gak, gak ada proyek lagi Gitu,、hmm. uh, jadi saya kira、uh, uh, Pengawasannya benar-benar yang gak bisa Bisa ada main gitu nah, Itu bagaimana itu urusan pemerintah Itu komentar saya Oke,、okay, terima kasih Selamat pagi Pak Aritono Silahkan、hmm. Kalau menurut saya itu Tidak pernah ada audit Atas hasil Pekerjaan dari para kontraktor Hanya audit Mungkin dalam bentuk audit keuangan、uh, ya itu juga ya, cincailah tapi yang, yang saya maksud hasilnya hasil pekerjaan itu bisa diaurit bisa ada e ukurnya seperti misalnya campuran、uh, semen atau campuran、uh, termit a a a s p a l n y a r a p a atau yang yang s e i n i s itu tidak pernah ada a u d i t seperti itu、hmm. itu perlu adanya mungkin perlu dibentuk satu b a d a n tertentu di centrop itu ya yang bebas si yang independen b e g i t Oke, terima kasih Pak a m r a n selamat pagi Selamat pagi Ibu s i l a k a n Pak a m r a n Ada beberapa k o n r a k t o r ya Pertama, mungkin juga pengerjaan ini Sudah beberapa subkontraktor gitu Jadi, sudah、e, ada i t 3 lapis atau empat lapis Sehingga komisinya juga terpotong Dan akhirnya kontraktor terakhir Supaya mendapat untung menggunakan bahan-bahan Yang memang tidak layak pakai Mungkin di satu sisi Yang kedua, dan a k i n i ya Nah, ketika jalan diperbaiki, diperbaiki saja, tapi mungkin juga saluran air tidak dibenarin gitu ya. Artinya apa? Bahwa ketika hujan datang, itu、uh, aliran air、uh, kemana-mana tidak pada saluran air sehingga mempercepat kerusakan jalan itu sendiri. Nah, h a r u s n y a ini perlu juga diperbaiki, jangan hanya menambah sulam atau memperbaiki jalannya, gitu. jadi secara keseluruhan gitu. Itu saja terima kasih. Oke,、okay, Pak Harto. Uh, selamat pagi s i l a k a n Sebelumnya saya bisa komen Saya bukan bis, bisnismen Boleh komen gak? ini Saya pegawai Boleh lah a、nah, t a p u n boleh, ya. boleh.、Oh. Uh, Kalau Nanti memang Pemerintah Daerah ini Ataupun Bahkan e Memang semua pekerjaan Tidak ada koordinasi Kita sering lihat Kalau Ada penggalian Ada k e penggalian Dari PAM Nanti Begali lagi Sehingga Bikin jalan Jadi rusak Jadi Tambah sulam, tambah sulam, tambah sulam, bukannya dibikikan r untuk sekali, s e j a k semua langsung dimasukin gitu.、Hmm. Nah itu aja komentar saya. Oke、okay, Pak Harko terima kasih. Taruh di saat pagi. Ya selamat pagi i Bu. Sebenarnya kita rakyat ya bayar pajak Bu ya untuk uh, membiayai sahijit t e r s sahijit a h、uh, i dan oleh p i n s i p パンダフォーマリンタ i ニー、カラダフォーカリアンレカン、デパトメントヨガ、メディアン、シュマファキタジャーニア、シュマン、アファイアンディラクファン、オリティンティンディバーニー、パンダフォーマリアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、シュマフィアン、 やっのりバイクも入ってくる。 itu ditambal n gak g apa-apa dengan tambalan yang kuat sekarang yang kualitasnya sudah tidak baik itu kalau ditambal pun sekuat-kuatnya apapun tambalan yang baru tetap saja itu yang lamanya gak kuat jadi kalau menurut saya kelas di Indonesia ini memang jalan itu kelasnya masih rendah tentunya sudah dan sudah usang jadi kalau pemerintah DKI mau tambal saja sudah bagus daripada n gak ditambal、hmm. jadi パビリ k e j a r duit, eh sekarang udah selesai semuanya gak ditutup lagi, yang nyempulung aja orang udah lima b e 15 orang tuh、hmm. mesti dituntut, pemerintah tuh satu lagi juga gobloknya apa, kalau bikin jalan kadang-kadang siang hari, tambah macet belum lagi yang taruh alas teras di pinggir jalan tuh di bantengan, hmm. Hmm. satu bulan dua bulan penuh itu tuh macet total pemborosan bahan bakar, katanya disuruh irin, n a c o l deh pokoknya <laughs> makasih Pak a s i h b a b i l l y Pak Kari, halo、uh, pagi, iya s i l a k a n Ya, apa, kalau saya lihat s i h ngarepin pemerintah susah lah, karena deket rumah saya aja itu jalan udah rusak, udah hampir lima tahun itu nggak pernah beres. Nah Terus akhirnya kita warga sendiri yang tak u t k a n n u r a n g n u r a n g p e Iya, makanya saya pikir,、oh, ngarepin pemerintah tuh udah c a p e k nggak usah lah. Gak ada artinya, tambor,、uh, malam tambal besok pagi udah pada apa, pada terbuka lagi. Tapi、hmm. kerjanya kan tebur-buru u kan, orang. Sudah、hmm. gitu tipis kerjanya gitu、hmm. Namanya p pakai asal-asal tipis Sebentar doang udah, udah pecah lagi gitu Saya pikir gak ada guna ya Mendingan diurus sendiri aja dong Oke、okay. terima kasih Tarik Tuan g ya lo Silahkan Pak Oke、okay, menurut saya simple aja Serahkan s a j a pada akhirnya Itu aja Korea Repos Bapak Frans selamat siang Siang Ya, silakan h Pak Franz komentar lagi. Kalau opini saya sih udah k o n y sih pemerintah kita. Jadi kalau anda tidak suka ya kita evansi aja gitu, n aman-aman gitu. k a l Om tidak negara ini kayaknya udah nggak bisa diterasi, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Bapak Pandi. Selamat siang. i Ya siang. Komentarnya pendek aja.、Uh -huh. k a kalau nggak rusak n g d a k ada call a Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bapak s u n a r t o selamat siang Ya, selamat siang s e l a m k a n Bapak Ya, ini k e l i h a t a n n y a Pak Gubuton ini, kasihan juga sebenarnya、hmm. Sebenarnya,、eh, anak buahnya si Musi agak p i n t a r ya Karena saya orang PU itu kan, kalau tidak ada kerjaan n ya, di belakang m、hmm. e j a Bukan mikirin bagaimana jalan supaya baik、hmm. d u a n mikirin bagaimana supaya j a l tidak tanjir ke u j a n Bagaimana itu, kok b o t e h jadi langsung tembus ke kali, itu、hmm. gitu loh kalau biasanya pemikirannya memang kita sepotong-sepotong sih -sepotong, ya、hmm. mungkin biar banyak betul jadi banyak lo masuk mungkin juga l o aku gak betul loh terima kasih terima kasih Pak Senarto, gak nuduh l o ya oke, <lacht> Bapak Budiman selamat siang Bu. silahkan Bapak ee, saya singkat lagi Bu Indonesia, nah, lalu, kalau Indonesia kalau g a ilmunya dipakai ilmu santipah semua、hmm. Sama, ya, Bu. baik, terima kasih Bapak Fali, selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n dong, Pak. Iya, itu supaya dapat proyek. Masih ingat dulu waktu proyek b a s w e d itu.、Hmm. Proyek b a s w a y itu samping jalannya, yang jalan algarinya disuruhnya untuk ditinggikan.、Hmm. Apa namanya, di sekalian lah supaya menghemat、uh, ongkos untuk investasi. Jadi dilarikan ke biaya.、Hmm. Itu j a d i n y Bukan maksudnya、oh, karena anggaran biaya kan tidak ada ekspertasi Maka diberikan ke investasi、mm -hmm. Nah kontraktornya itu nakal Jadi bikinnya yang jalanan dari itu Itu n g g a k pakai pengerasan Mm -hmm. Jadi cuma di lapis e aja gitu Gak、nah, akibatnya waktu lubang-lubang Nah dia juga tenang Gak patroyek lagi Itu biasa itu Nutup lagi gitu Pak ya <laughs> <laughs> Iya Oke baik terima kasih Di Matraman banyak sekali lubang-lubangnya ya Bapak Maman selamat siang Siang Mbak Silahkan komentarnya Mbak Ya kalau menurut saya Itu dana yang turun dari atas itu n g Gak sesuai dengan yang kenyataannya Mbak jadi、hmm. makanya mungkin pada saat menambal jalannya itu asetnya terlalu banyak atau s e m e n a sedikit gitu Mbak jadi、hmm. jadi makanya jalan itu n gak g pernah bener gitu Mbak、hmm, hmm, hmm. jadi karena uangnya itu n gak g penuh、hmm. sampai ke bawah jadi ya mau gimana mau bener jalan itu Mbak i t u Mbak b a i terima kasih Pak Maman Bapak b e r r y selamat siang selamat siang ya opini a d a Pak Ya memang kita kalau bisa, bukannya kita setuju dengan penjajahan ya、hmm. Maka d a k heran kalau penjajah dulu membangun itu jalan atau k o t a Dia utamakan dulu saluran,、hmm. kiri kanan Soalnya dengan saluran itu baru dia buat jalan s o n a n t i kalau nanti tanpa saluran air Nanti kalau datang air hujan begitu Nanti itu kan airnya akan a melimpah ke jalan Nanti、hmm. lewat truk-truk Yang mobil yang bebarnya berat hancur gitu Jalannya suar digenangin air、ya. Maka itulah kita heran juga ini Insinyur i n s i n y u r i n a kan banyak gitu Insinyur i n d o s i a s i f r n y a、uh -huh. Tapi k o k begitu kita lihat kenyataannya、uh -huh. Oke、okay, baik terima kasih Pak Dery r Bapak Jono selamat siang Selamat siang Mbak i l a h k a n m a k Iya sebetulnya sih Kalau masalah jalan rusak itu bukan cuma jalan ini aja Mbak、uh -huh. k r a n g j u g o pada rusak-rusak semua. Habis <Sedit> banget, nih, Pak. Ya, pertama,、oh, iya, pertama sebetulnya sebetulnya、uh, kita in, di Indonesia ini、uh, tidak sulit ya untuk cari orang pinter.、Hmm. Yang sulit itu nyari orang jujur itu susah, Pak. Iya, itu aja. Terus satu lagi yang terakhir, kalau yang bilang anggarannya kurang itu maksudnya kurang kurang banyak dikorupsi, maksudnya gitu. b a g u s l a m a t siang, Pak. Terima、selamat、kasih.、Ya. Silakan. h Oh iya. なんで、この時点でのことは、この i 点でのことは、この時 a でのことは、この時点そのことは、この時点でのことは、この時点でのことは、の時点でのことは、この時点でのことは、の時点でのことは、この時点でのことは、この時点でのことは、この時点でのことは、の時点でのことは、この時点でのことは、この時点でのこの時のこの時の Di, uh, berdasarkan tahun sebelumnya jadi n gak g ada efisiensi、oh. untuk, untuk beristak di pejabatnya selalu naik nah itu, mestinya sih tahun a n g akan sekarang itu anggaran harus lebih sedikit daripada tahun sekarang Jika di, pejabatnya d i t u r u h mikir karena n gak g ada reward sama panikman gitu kalau ada reward, h、nah, a dipasang d i s itu anggaran tahun depannya itu harus lebih kecil daripada anggaran tahun sekarang bagaimana dia suruh mikir itu i t mbak masih. oke terima kasih pak bapak Rudi s i l a k a n pak ya uang pajak kendaraan bermotor kalau enggak uangnya enggak kepake kalau enggak rusak jalannya oke terima kasih bapak Rudi mitra bisnis akibat hujan yang mengguyur Jakarta dua minggu lalu banyak badan jalan mengalami kerusakan jalan rusak ini menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran transportasi Pemprov DKI berjanji untuk segera memperbaiki jalan yang rusak ini. Banyak pihak menanyakan, mengapa setiap musim hujan jalanan selalu rusak dan perbaikannya pun terkesan tambal sulam. Kami tunggu komentar Anda di 633-9160. Selamat siang Bapak Jimmy. Iya, selamat siang. Silakan Pak.、Uh, kalau nggak salah, pendapatan dari、uh, kendaraan komotor -kendara itu sampai sekian triliun gitu ya. Uh, kalau pelayanan yang diberikan jalanannya rusak terus itu sudah i k i n k a h a d i l saya punya usul KPK t u r u n t a n g a n untuk meneliti ya, biaya maintenance baik, selamat a t a n terima kasih pak penelpon berikutnya, bapak Yono selamat siang pak ya selamat siang s ini l a a k n i memang artinya menunjukkan bahwa di negeri kita bukan hanya di d k i tapi secara keseluruhan kebiasaan ini terjadi sehingga kita perlu kembali merumuskan birokrasi yang ada di pemerintahan supaya lebih efisien dan optimal ya. jadi yang saat ini yang disebut reformasi birokrasi ini jarang ditempat jadi kita memerlukan adanya revolusi birokrasi jadi yang mereka yang pantas duduk di j a b a t a n tersebut mereka p e n s i u n dini、kan. dan kemudian yang kedua bahwa Adanya landscaping yang baru atau konstruksi yang baru standar industri dan standar konstruksi yang baru Kita lihat pada waktu z a m a n Belanda Yang namanya jalan itu mempunyai elevasi Elevasi ketinggian ya Jadi yang tengah agak tinggi yang kiri dan kanan itu landai ya Jadi air itu kalau misalkan habis hujan air itu di jalan kering gitu ya Dan kiri kanannya adalah k a n a l atau s e l o k a n ya sehingga tidak、uh, ada lagi parit-parit atau yang misalkan dari jalan a s p a l lalu ada tanah, lalu c e l o k a n sehingga、uh, c e l o k a n n y a itu akan benar parit-paritnya, t a r e n a tadi dia akan b u t u lalu seperti itu di zaman Belanda, itu suatu hal yang s t a n g a t dan harus mutlak dilakukan tetapi kalau kita lihat sekarang ini tidak diperhatikan dan setiap tahun jalan pantura itu anggaranya n triliunan, 16 triliun atau berapa ya, kalau n g g a k salah ya dan itu setiap tahun Terus begitu saja dan ini m e m e r l a k u e r u p a k a n pemborosan. Seharusnya yang duduk di pemerintahan itu m e n g e t i k k a n masuk p r e s i d e n n y a Coba bayangkan kalau triliunan itu untuk biaya pendidikan anak didik kita, anak-anak kita, betapa anak-anak kita akan menjadi a s y a k yang baik i t u Itu terima kasih Mbak Selamat siang. Oke terima kasih Bapak Yono. Penelepon berikutnya Bapak Yos. Selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak.、Uh, jadi gini Bu ya. itu masalah jalan itu sebenarnya kita tidak bisa melihat konstruksinya saja perbaikan jalan itu harus melihat secara keseluruhan jadi secara global melihatnya itu itu jalan itu memang tidak bisa didesain kalau dia kena air kalau bagaimanapun tetap hancur jadi kalau mau membangun itu harus secara keseluruhan dilihat juga salurannya, lingkungannya jadi n g g a k bisa juga disalahkan kalau semua pemerintah karena membangun itu dananya h terbatas Untuk memperbaiki kesalahan keseluruhan, dia, dia tidak mungkin. Jadi hanya mereka bisa mengerjakan sebatas itu. Kita juga sebagai kapal warga, kita harus sadar gitu. Yang tadi sudah d i b i l a n mana mereka menjaga itu tidak t i a a tanggung jawab pemerintah saja, tapi i t a n g u n jawab warga juga.、Gitu. Jadi kita harus sama-sama untuk memelihara <tuh>. jalan itu. Bahwa bagaimanapun jalan itu desain i tidak kuat terhadap air itu sudah semalas ini. Oke,、okay, terima kasih Bapak Yos. Pendapatan berikutnya, Bapak Paulus. Selamat siang, Pak. Iya. Silahkan. Iya, seingat saya, Bu, ya, janji Pemprov itu bulan Mei, Bu, serentak diadakan perbaikan jalan. Memang sudah dilaksanakan, Bu, tapi sekedar p e m a n i s bibir. Benar-benar tambal sulam, Bu. Hari ini ditambal, berapa hari kemudian mulai m e n g e l u p a s Yang perlu d i p e r t a n y a k a n apa, d dana. apakah n a dananya tidak tersedia, Bu? a p a perlu rakyat ini diperas lagi untuk perbaikan jalan tersebut? Makasih, Bu.